Radio Muslim Yogyakarta Memurnikan akidah Berdapatkan syukur Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah, Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi biihsan Ila yauminul qiyamati Wa ba'al Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali memberikan taufiknya, hidayahnya Sehingga pada kesempatan pagi hari ini Kita masih diberi eh, kemampuan, kemauan Dan kesempatan untuk menghadiri majelis ini Dalam rangka belajar bersama Membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Bin Abdul Muzin Al Abbad Al Badar, Hafidhu Taala yang berjudul Sifat Zaujati As Saliha, Sifat-sifat seorang istri yang solihah. Para ummahat uh, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga para pendengar radio Muslim dimanapun anda berada. Pada kesempatan yang lalu. Kita masih pada sifat yang e, ketiga ya, Sifat yang ketiga yang disebutkan oleh syekh Yaitu diantara sifat istri yang solehah adalah Dia memiliki kebiasaan Memiliki ke, e, apa namanya, kesukaan ya, Untuk memasukkan kebahagiaan ke dalam hati suami ya dalam arti bisa membahagiakan suaminya dan senang membahagiakan suaminya senang kalau suaminya bahagia ya, senang kalau suaminya bahagia bukan sebaliknya senang kalau suaminya susah bukan itu tapi senang kalau suaminya bahagia ya. eh, kemudian dikatakan oleh syekh bahwa Cara membahagiakan suami bisa dengan cara penampilan ya. dengan mungkin pakaian. kemudian dengan ketaatan dia kepada suami ya. tutur kata yang baik sampai kemudian Syekh Abdul Razak menukil sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah ya, di halaman 23 halaman 23 Kitab ini e, Ketika Para sahabat Atau ada seorang sahabat bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ayun nisa'i khair ya, Wanita yang bagaimana Yang terbaik ya, Wanita yang terbaik itu yang bagaimana Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allati tasurruhu idah nadara <tuh> Wanita yang Mampu membahagiakan Suami tatkala suami melihatnya suami memandangnya ya berarti di sini ada e, isyarat ajaran kuat ya bahwa atau isyarat yang kuat ya petunjuk yang jelas bahwa salah satu sifat wanita yang baik adalah wanita yang mampu membahagiakan suami tatkala dia memandangnya tak mungkin dengan keceriaan wajahnya Entah mungkin dengan penampilan badannya, kebersihannya. Entah mungkin dengan penampilan bajunya. Ya, penampilan baju. E, dandanan. Dan yang lain-lain. Lati tasuruhu idha notora. Ini wanita yang mampu membahagiakan suami tatkala dia memandang. Kalau dipandang senyum, itu suami akan bahagia. Ya, beda kalau dipandang senantiasa masam. Ya. Tidak senyum, malah um, betudut, ya, betudut, tahu betudut ya, betudut itu mencucu, nah, mencucu kalau pemain ya, betudut mencucu menjep, ya? ini bahasa-bahasa yang pas untuk mengungkapkan. Jadi biasanya mulutnya maju, ya? atau kalau lebar tapi posisinya menjep, ya, ini posisi-posisi uh, wajah yang tidak menyenangkan suami. Makanya di antara cara menyenangkan suami dengan penampilan wajahnya atau mungkin dengan kondisi badannya, ya, kondisi badannya. Bersih, ya. Rambut mungkin tersisir atau tergelung dengan rapi, kemudian pakaian juga bersih, demikian seterusnya. Wa tuti'u idza amara. Dan wanita yang taat kepada suaminya kalau diperintah, ya. Suami merintahkan untuk melakukan ini, dia manut. Suami melarang untuk melakukan demikian dan demikian, dia pun nurut. Beginiannya. ولا تخالفه في نفسيها ومالها بما يقره dan jangan melakukan pelanggaran terhadap aturan suami tentang diri dia, ya, tentang diri dia, dan tentang hartanya. Dengan melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh suami Jangan me menyelisihi suami dalam dirinya Ini dalam diri sang istri Atau mungkin dalam masalah membelanjakan hartanya Jadi melakukan sikap-sikap yang tidak disukai suami Atau membelanjakan harta dengan sesuatu yang membuat suami tidak suka Ini jangan sampai seperti itu kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala min haithul manzar wal hayah inilah sifat-sifat seorang istri yang salihah dari sisi pandangan ya, kalau dipandang wal ah, kondisi badan wasyakl dan penampilan ya, dan penampilannya Ta'tani inayatan fa'iqatan Ya betul-betul perhatian Ta'tani inayatan fa'iqatan Betul-betul perhatian Ta'tani inayatan fa'iqatan itu Betul-betul perhatian Bi <tani> hay'atihah <inayatan fa 'iqatan> Dengan eh, Penampilan dirinya Wamamdhariha <tani inayatan fa 'iqatan> Dan penampakannya Amamahu Di depan suaminya Kullama hadara Tadkala suaminya hadir wa aydan e, demikian juga awamiruhu wa raghabatuhu wa hajatuhu takunu ihtimam wal inayah demikian juga yang menjadi perhatian yang e, lebih bagi seorang wanita atau perhatian yang betul-betul e, besar bagi seorang wanita yang salihah terletak pada Perintah-perintah suami Keinginan suami Kebutuhan suami Itu betul-betul diperhatikan Kira-kira kalau dia Pergi Apa yang biasa diperintahkan Misalnya mamah Tolong siapkan tasnya Besok lagi Kalau suaminya mau pergi berarti apa Oh tahu Kebutuhannya adalah apa Tas Ya, Mamah Sepatu papa sudah disetrika belum? Wow, misalnya begitu kan? Oh besok lagi berarti kalau mau pergi apa? E, sepatunya distrika gitu. Mama e, uang saku untuk papa sudah disiapkan belum lo? Malah ya papanya minta uang uang saku ya berarti disiapkan. Ini perintah-perintah yang biasanya dijalankan ketika akan melakukan sebuah apa pekerjaan itu jelas. Ya kalau di kampung deso ini ya umi kalau keluar jangan lupa pakai apa jilbab nah, berarti ini sudah perintah kalau mau keluar dia berarti apa harus pakai jilbab ini sudah jelas ini betul-betul perhatian seorang istri itu kira-kira suami itu kalau saya atau kalau dia melakukan apa perintahnya apa kalau saya mau melakukan apa perintahnya apa itu sudah Uh, sudah hafal Ini pahalanya besar sekali ibu-ibu Ini itu adalah ciri dari wanita yang Yang soleha Bukan kok malah suaminya pergi Tahu misalnya mau Butuhkan sepatu Sepatunya diumpet ke yeah. Dumpetnya diumpet ke Dia butuh sim Untuk pergi kemana-mana Biar gak pergi simnya dipatahkan Ini malah bertentangan ya yeah, Dengan sifat uh, seorang istri yang soleha demikian juga perhatiannya itu betul-betul apa keinginan keinginan suami biasanya suami kalau di rumah pingin apa oh dia itu kalau uh, tidur misalnya butuh selimut siapkan selimutnya oh kalau tidur mungkin butuh AC dinyalakan kalau yang punya AC ya kan kalau nggak punya ya angin cendela cendelanya dibuka ya kan oh kalau tidur butuh mungkin biasanya kepingin dipijati uh, Hakinya, pekepalanya mungkin begitu oh kalau dia di rumah biasanya ingin eh, minuman fulan atau minuman fulani atau mungkin makanan fulan ini betul-betul hafal, ini seorang istri yang yang salehah seperti itu wahaja tuh, kebutuhan-kebutuhan dia apa kalau suami sakit misalnya, oh biasanya kalau sakit itu suami sukanya istirahat, bikinkan minuman yang panas, ya makanan yang segar, ya bikinkan sop, ya kaki ceker ayam, masya allah, ceker ayam nggak mau ya, berarti sop kaki kambing, masya allah, sop kaki kambing kurang puas, carikan kaki sapi, ya masya allah, ini kalau nggak bisa ya cari kaki kaki untuk mizahidiah, <laughs> dan demikian. Wah ini semua menjadi letak perhatian seorang istri yang solihah, berat atau tidak? Berat Siapa bilang ringan Tapi itulah masya Allah Kaum wanita itu memang Diciptakan Allah untuk memiliki Kekuatan yang luar Luar biasa ya Merawat anaknya Melayani suaminya Membersihkan rumahnya Menyiapkan Segala kebutuhan satu keluarga Masya Allah Ini kekuatan yang luar Luar biasa Gendong anak mampu berjam-jam bahkan mungkin sehari penuh suaminya gendong satu jam ha, ya kan? bisa lah para suami itu kuat olahraga lah ya kan? kita mungkin kuat lari jauh 10 km mungkin ya kan? kita mungkin kuat renang tapi kalau disuruh gendong anak satu jam dua jam itu sudah bisalah kita mungkin pekerjaan-pekerjaan berat, manjat pohon, apa, anu genteng akan tapi suruh nungguin anak ya, membersihkan ompolnya ya kan, nyuapin. Itu belum tentu kaum pria itu bisa, masyaallah. Maka bersyukurlah ibu-ibu ya, dengan kekuatan seperti itu Allah berikan kepada Anda, Anda dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi ahlul jannah meskipun di dalam di dalam rumah. Ya masyaallah. Ini kekuatan yang luar biasa yang patut untuk disyukuri. Coba bayangkan bangun malam, anak nangis, yang bangun siapa? Ibu, paling bapaknya cuma jadi jam beker, tangannya umi umi umi umi, anaknya nangis, ya kan? Setelah itu apa? Tidur lagi. Besok paginya uminya pula yang ngurusi, masya Allah. Ya, ha, bersyukurlah dan gunakan kekuatan itu untuk berbakti kepada Allah melalui apa? Berkhidmah kepada suami Kemudian kata syekh, Wa minal umuril muqsifa Atau muqsifa Atau muqsifa Di antara perkara yang sangat disayangkan Al umur Al muqsifa ya, Perkara yang sangat disayangkan Anna kafiran Banyak dari Minan nas atau minan nisa Banyak dari kaum wanita Sangat disayangkan Banyak dari kaum wanita La ta'rifu zina wat atau zina wat illa idza aradat an takhruja minal baiti Banyak dari kalangan wanita yang tidak kenal berhias atau perhiasan dan berhias tidak kenal berhias dan berdandan illa kecuali Ida aradat antah rujah minal bait, kecuali tatkala akan keluar dari mana? Rumah. Di rumah koyok orang arek. Tahu ora arek Campur. <gifat> Rambutnya, kemudian bau mulutnya, kemudian kuku-kukunya hitam. Apa? Ya kalau dipegang bau bawang, campur kecap, campur apa? Masya Allah, ya kan? Kalau di rumah kayak orang arek. Tapi kalau di luar kayak es krim. Masya Allah. menyegarkan, ya. Sangat disayangkan. Banyak dari wanita itu yang ketika eh, dia tidak dia tidak kenal yang namanya berdandan di rumah. Kenalnya ketika keluar, ya. Illa idaa radana takhruja minal bait wa tughadiruhu meninggalkan rumah baru kenal berhias. Ya. Kenapa li munasabatin ma untuk menghadiri resepsi tertentu ya, munasabah mau walimah mau apa namanya e, walimah biasanya walimah aqiqah mungkin ya atau undangan-undangan yang lain ya istima'in ma atau perkumpulan tertentu ya, perkumpulan tertentu atau atau yang semisalnya ya jadi wanitanya itu sebagian atau banyak wanita kaum wanita yang tidak berdandan kecuali ketika akan apa menghadiri pesta atau pertemuan nek kondangan ayu ya kondangan itu tahu ya kalau acara walimah itu cantik tapi kalau di rumah nah tengah ditanya lu kenapa Kok sudah apa namanya Amburadul layong sudah untuk jalan ke sini ya sampai rumah Amburadul lagi ya miar pun milih yang paling baik ya di kacanya pun lama sekali ya Dan sebagian wanita mau mengadakan resepsi misalnya pernikahan anaknya pernikahan keluarganya siap berdandan dengan mendatangkan tukang apa Tukang dandan, tukang rias, ya, uang lanang gampang, gampang, pokoknya pakai jas selesai, mosok ya Arab tipu puri, ya. Kalau wanita ini yang kadang dandan sampai lama, ya. sementara ketika di rumah dia tidak pernah manggil tukang rias demi untuk menghadapi siapa? Suaminya. Ini terkadang terjadi seperti itu, ya. Agar sebagai seorang wanita yang salehah justru sebaliknya. Ya. Kemudian kata Syekh, sebaliknya itu kalau dandan di rumah, jangan di di, di luar. Amma fi ma yata'allaq bihaqqi Adapun ketika berkaitan dengan hak seorang suami, idza dakhala ketika suami masuk fa talaqahu bi siyabin rifthatin. Maka ternyata sang wanita menyambutnya Nyambut suami ketika pulang. Bishya bin Rithah. Dengan pakaian yang Rithah. Rithah itu eh, kusut. Ya, pakaiannya kusut. Wabi raihatin ghairi tayyibatin. Dan bau yang tidak enak. Bau pakaiannya tidak enak. Bau badannya tidak enak. Mungkin bau mulutnya juga tidak enak. Terus pokoknya ditambah bau anaknya yurungti. Tutusi ya. Nah ini wabi syairin syaf ya. dengan rambut yang acak-acakan. Ya. Ada yang jelandir ke atas, ada yang jelandir ke kanan, ada yang jelandir ke kiri, ada yang tegak lurus ke belakang, ya. ada yang nutupi wajahnya. Jadi suami masuk bingung ini mana yang wajah, mana yang gitok? <tuh> ya. ya tidak tahu mana yang depan, mana yang Belakang kayak jasa tah jasa Jadi <laughs> tidak tahu mana depan mana mana belakang. Wabisifat intasudhuhanha dengan kondisi-kondisi yang suami itu enggan untuk mendekatinya. Tahu kalau dekat pasti nanti akan mendapatkan bau yang tidak enak atau melihat penampilan yang yang tidak menyenangkan. Watapa Rahbatihi rohbatihivihah sehingga tadinya terputus ya, memutus dengan kondisi-kondisi yang memutus keinginan suami terhadapnya jadi ketika ketemu itu sudah apa orang bilang ilfil nah, orang sekarang bilang itu apa ilfil, ya, mati rasa dari luar oh masya Allah, kangen begitu kreng masya Allah langsung, aduh rasida ya kan? jadi demikian Mau salaman saja sudah takut tangannya nanti enggak enak baunya dan seterusnya ini namanya uh, kondisi wanita yang tidak mengetahui bagaimana menyambut suami dengan dengan baik ya thumma yufaji'u annaha atau yufaja'u annaha fi kulli marratin turidu an takhruj minal bait takhruju bizina tapi giliran, ya. Kemudian sang suami dikejutkan ketika sang istri setiap akan keluar dari rumah, ya, pasti keluar dengan berdandan. Jadi kan suami bandingkan. Kalau saya masuk rumah, kok kondisinya kayak gitu. Tapi ketika istri akan berdandan menemui orang lain, teman-temannya lah wanita atau mungkin ke pasar lah, kok ternyata. Dia justru perhatian itu. Wala yahwa wala bi usriha. Dia enggak dapat jatah sang suami itu. Ini jatah berhiasnya. Wala bi usriha meskipun hanya seper 10 Subhanallah. Ya, kata Syekh walaupun hanya seper seper 10 Per 10 itu berarti kalau dicontohkan begini misalnya. Kalau akan keluar Ibu-ibu mungkin sebagian alasannya pakai bedak biar tidak apa? keringetan ya. Pakai pewangi, mungkin pakai pewangi ketiak tidak apa? biar tidak bau. Ya, penetral bau. Kalau pakai bedak akan keluar ya 10 menit. Tapi kalau pakai bedak di luar eh di dalam rumah enggak sampai 1 menit. Itu maksudnya. Tidak sampai seper sepuluh Kalau pakai bedak di luar Penuh satu wajah hmm. Hmm, Kalau Di rumah Yang dibedai anaknya -anak. <gih> Ya gak pernah bedaan Misal ini yang suka bedaan Kalau di rumah cuma seret <gih> Apa? Cuma satu garis tok di wajah gitu ya Sementara kalau keluar rumah Penuh sampai gitoknya Barang di bedai Ini misalnya kalau mau keluar rumah sisirannya lama. Sret, sret sampai 10 kali sisiran. Kalau di dalam rumah asal digelung. Ya, begitu. Ini satu contoh saja. Kalau di luar rumah ketika mau keluar rumah membersihkan ketiaknya 10 kali. Sret, sret, sret kanan 5 kali. Sret, sret, sret kiri 5 kali. Kalau di dalam rumah tidak misalnya begitu. Jadi kata saya ini walaupun sepersepuluh suami Enggak dapat cinta, ya kalau mau keluar rumah sikatan, sorok sorok sorok sorok sorok, masya Allah, bosok ngantek apa namanya, odol berkali-kali, diletak jadi sikatnya itu. Tapi kalau di dalam rumah sama, srek srek serek, dah. Kalau perlu pakai tisu, atau mungkin hanya utak kuduk utak apa tusuk, tusuk gigi dok ya demikian ini gambaran gampangnya tidak sampai sebar sepuluhnya dan ini biasa terjadi masyaallah ya makanya sebagian ibu-ibu di sebagian komunitas minyak wangi awet kenapa karena makanya ketika keluar sementara di dalam rumah nggak pernah pakai ya. Atau kalau wanita itu sering keluar cepat habis, habisnya kenapa? kenapa? Karena sering dipakai di luar. Ya nak untuk Ya jadi uh, silahkan ibu-ibu nanti membandingkan sendiri untuk dirinya, ya bagaimana kondisi dia ketika akan keluar, kemudian ketika di dalam menghadapi suaminya. Faayyur roqbatin tamla uqalba hadzaut maka keinginan mana yang akan bisa menarik seorang suami? tujamah an hadhihi sifatuha berhadapan dengan wanita yang sifatnya seperti ini. Ini katuk, kalau berhadapan enggak ada enggak membuat selera sama sekali. Tapi kalau ketika keluar ini membuat orang lain selera kepadanya. Ya nah na untuk bilamin in dalik bukan auratnya dandananannya insyaallah guru yang menutup aurat tidak seperti itu insyaallah. Ya. E, malah kebanyakan setahu saya sih dan itu pada umumnya ibu-ibu sih insyaallah taala kalau keluar rumah tutup aurat. Kalau di dalam rumah masyaallah ya suami yang mengetahui tentang kondisi kondisi mereka. Nah, jadi kalau keluar rumah malah auratnya di, ditutup. Enggak pernah dandan, ekonomis. Enggak perlu pakai lipstik, enggak perlu pakai bedak, ya. Enggak perlu mungkin malah enggak perlu sisiran, asal tutup kudung sudah enggak tahu mah dia berusaha untuk menjaga kondisinya terhadap suami ya wallahu taala alami aso as maka itulah kelebihan wanita-wanita yang menutup aurat di luar di luar rumah dia tidak tersibukkan dengan berdandan menghadapi orang lain tapi dia sibuk dengan bagaimana suaminya itu senang dengan dia di dalam di dalam rumahnya maka pujilah Allah subhanahu wa taala banyak-banyak memuji Allah wa ayyuhubbin Yattanifu jawani ja, ja, jawanihahu idza kana hadza sya'nuha ma'ahu maka kecintaan mana yang akan melekat di seluruh sendi-sendi kehidupan suami kecintaan yang macam mana yang akan bisa melekat ya, di seluruh sendi-sendi kehidupan suami kalau kondisinya ini yani kondisi sang wanita seperti ini maksudnya seperti ini tuh kalau keluar rumah dan dan di dalam rumah beran, berantakan. Kalau dikatakan pepatah Arab itu, ya, pepatah Arab mengatakan qirdun fil baiti wa ghazalun fish ya. Kalau di dalam rumah kayak qirdun. Apa itu qirdun Ibu-ibu? Itu yang diajarkan anak-anak. Qirdun, monyet. Nah, gitu kan? Jadi kalau di dalam rumah kayak monyet garuk-garuk kana kene, garuk-garuan karena jarang mandi. Ya, bola bali rambutku keruk-keruk nang apa to Mi? kramas. Waduh, masyaallah. Ya. Bola bali uta udik nang arepe suami pake tusuk gigi cudak-cudik. Kenapa mbok dicodak-codik? Sikatan. Gitu ya. Jadi bola bali kakinya kra-krok-ra. -krak. Kenapa gatel enggak pernah disabuni. Di dalam rumah kayak kirdun. Tapi di di, di luar rumah kayak ozal. Ya, ozal itu apa? rusa yang masya Allah rusah betina yang alisnya itu itepnya, ya, lenti menggoda pandangan orang orang lain, ya, makanya ini pepatah ya, alhamdulillah insya Allah kepada ibu-ibu yang sering menutup aurat, mbak-mbak yang seneng sering menutup aurat, insya Allah tidak tidak mudah-mudahan ya tidak ter apa namanya uh, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang yang seperti itu. Tapi kalau ibu-ibu yang terbiasa buka aurat, dia bingung kalau keluar rumah dalam kondisi enggak karuan. Coba ibu-ibu keluar rumah dalam rambut berantakan. Kira-kira gimana? Ya, berantakan, mulut bau, ya, kemudian pakaian seadanya, keluar, kira-kira berani enggak? Enggak berani. Ya, menolong sek tak atos dise, sek tak junggatan dise, sebentar tak mandi dulu, sebentar tak sisiran dulu, cari minyak wangi, begitu nah coba kondisi seperti itu dibalik ya, saya akan menghadapi seorang suami yang dia itu adalah surgaku atau nerakaku saya akan masuk surga kalau suami saya ridho saya akan berhadapan dengan ancaman allah kalau suami saya tidak ridho ini seperti itu ya memang berat ibu-ibu tapi insyaallah hidup tidak tidak lama ya Suami butuh seperti itu juga tidak? Tidak lama, mungkin sebentar lagi meninggal dunia. Sebentar lagi mungkin sudah tuh, sudah tua, ndak bisa membedakan antara wanita dandan dengan wanita tidak dandan. Ya sebentar lagi, walaupun pipi anda sudah kempot, suami akan tetap bilang anda cantik seperti yang dulu. Ya, tidak lama seperti itu. Ya, belum lama mungkin ibu-ibu masih ingat bagaimana ketika nador. Ya pertemuan pertama kali dengan suami, masya Allah tertunduk malu, gitu. suruh mandang calon suaminya malah hendelok jempole, calon bujune, gimana do, sudah lihat wajahnya, anu jempolnya saja, masya Allah, ya kan? Bagaimana pertemuan pertama, kemudian bagaimana bagaimana, masya Allah hari-hari yang sangat indah itu katanya, ya? berlalu begitu cepat, ngerti-ngerti. Sepeda, motor, reweslah cukup. Ya. Anaknya ada yang lima, ada yang enam. Sehingga terkadang boncengannya ditambah belakangnya. Depannya juga apa? Ditambah. masyaAllah, Allah. Ya. Demikian, Wallahu wa ta ta'ala alami. Nggak, nggak lama kok seperti itu. Jadi khidmah kepada suami itu tidak tidak lama. Sebentar suami akan dicabut oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka bersabarlah. Dan inilah ee, kesabaran yang sesungguhnya. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah melalui mencari ridha suami. Wa hadza min dala'ilihum qil mar'ah wa qillati aqliha. Yang model wanita-wanita seperti itu ketika di luar dandan, di dalam marah enggak karu-karuan, itu hadza min dala'ilihum qil mar'ah. Ini termasuk tanda-tanda Kedumuan seorang wanita, ya, dumu bu, dikatakan di sini. Wakilnya tiakliha dan pendeknya akalnya. Fitahki kikamalil hayatizaujiyah dalam merealisasikan kesempurnaan kehidupan suami istri. Jadi ketika wanita tidak apa namanya berdandan untuk suaminya itu menunjukkan bahwasanya wanita itu tidak pandai dalam berumah berumah tangga. Wathakiki sumuwiha warafwarif atiha dan bagaimana merealisasikan ketinggian sebuah rumah tangga dan kemuliaan sebuah rumah rumah tangga. Ibahatan ilmu takunu alaihi ditambah lagi kata syekh. Ibahatan ilmu takunu alaihi katirum minanisa ditambah kebiasaan kebanyakan wanita. Apa itu min adamit tawaiah wal istijabah. Gak manutan. Ngeyelan ya, Adam toa'iyah Dikonkon moh ya. Diperintahkan gak mau Dipanggil Banggel ya. Banggel itu da, tidak mau Demikian Sudah dia berdandan Untuk orang lain Kalau di rumah gak karu-karuan Ketika di dalam rumah Gak manut Kan harusnya al Almarah tu manuton bizauci. Ya, Almarah tu manuton bizauci. Apa itu manu manut? Manut. Almarah manuton bizauci. Seorang wanita itu harusnya manut, manuton. Ya, deh, maaf pak, manutok. Ya, itu bahasa Arab ibu. Manut. Dari kata anato, yuniku atau Naoto menutun. Tu ya. Kalau bahasa Arab itu manutun atau manutun. Itu betul-betul bahasa Arab. Jadi seorang istri harus manut kepada suami. Nah sudah dandannya untuk orang lain di dalam rumah rumah berantakan. Setelah itu enggak taat. Wakasratu taberum. Wakasrati atau taberum. Banyak. E, merasa bosan, dikit-dikit apa? Bosan. Wata sahut, wata banyak ngeluh, cepet bosan, banyak ngeluh. Bima tuwajio, biza wujak, dan ini semua digunakan untuk menghadapi suami. Gak taat, Bosenan ngeluhan, ngersuluan, ya. Ini semua digunakan untuk menghadapi suami, wabima tuajihubi lahiroh dan digunakan untuk menghadapi selain suami. Jadi ketemu suami juga ngeluhan, ketemu orang lain juga ngeluh. Sehingga apa yang terjadi? Fatajlibuli baitia haya tan sehingga dia menyebabkan di rumahnya itu kehidupan yang sengsara, penuh dengan tidak enak. Tajlib itu menarik. Dialah yang menarik kesengsaraan ke dalam rumahnya. Hidupnya dibikin susah sendiri. Nah, Wahaya tanah kida kehidupan yang keruh, tidak cerah. Gak bisa senyum. Kenapa? Karena dipikirannya penuh dengan keluh kesah. Dipikirannya penuh dengan bosan. Suami masuk nggak apa-apa ngumah terus kapan tuh nah, gitu ya jadi agak gejol-gejol ngapa dong sekali-kali keluar gitu ya, ya. ya bolehlah minta untuk jalan-jalan kepada siapa suami ini ngerasa gejol-gejol kayak bocah, silek guling-guling ya. nggak usah dengan cara yang apa yang tidak baik sampaikan saja abi masya allah kapan kita jalan-jalan sudah selesai umi masya allah sudah masa sudah nyetrika sudah bersihkan ini anak sudah bersih ayo kita jalan-jalan masya allah ya ayo kita tolong diantarkan ke ini bi masya allah jadi dengan cara yang baik jadi jangan kok kemudian di benaknya itu bosan kurang ini kurang itu kapan bisa menikmati kehidupan Bisa mensyukuri nikmat Kalau hanya Memperhatikan Kalau hanya ngingat-ngingat Kekurangan Kalau hanya ngingat-ngingat kekurangan Tidak akan bisa Menikmati Mensyukuri kehidupan Ibarat seorang pernah melakukan Praktek, saya juga pernah melakukan praktek Kertas putih ya bu ya Kemudian di tengahnya saya kasih apa? Titik. Saya sodorkan kepada panjenengan. Komentarnya, bapak ibu-ibu. Ini apa? Ada yang mengatakan titik hitam. Ya. Kemudian yang lain ada uh, yang mengatakan kertas putih. Tapi yang kata-kata yang mengatakan kertas putih itu sedikit yang ini pernah saya praktekkan langsung saya coba cek kepada orang-orang coba ini menurut panjangan apa oh itu titik hitam, oh itu lingkaran kecil, oh ini, oh ini, oh ini, oh, ini. Masa. ada yang mengatakan kertas putih begitulah kehidupan kalau kita itu hanya memperhatikan kekurangan kapan kita bisa mensyukuri kertas putih yang sangat besar yang hanya terkotori dengan sedikit tinta hitam Ya. Maka terkadang kita perlu melupakan Kesulitan-kesulitan itu ya. Dan kita syukuri nikmat Makanya jangan sampai e, Musibah yang sedikit Itu melupakan Untuk mensyukuri nikmat yang sangat Banyak Sudah punya suami ya? Masya Allah Punya suami Anaknya banyak Kayak pinter-pinter Masya Allah Sungsi-ci pinter nabo, ma'am, sungsi-ci, ya, pinter nabo <tuh> ya, mulai. Dan yang lain-lain, masya Allah. Mau pinter ngaji, masya Allah. Pinter-pinter, masya Allah. ya. Tapi ketika ketemu temannya, ngluh terus. Suami saya kayak gini. Yang dikeluhkan suaminya, dia lupa bahwasanya suaminya itu telah memberikan perhatian kepada anaknya. Hati-hati ibu-ibu ya. Hati -hati, ibu -ibu ya. Sebagian wanita itu gampang kufur, apa? kufur nikmat. Ya, kalau dikumpulkan daftar kata-kata wanita yang berbau kufur nikmat, itu bisa banyak. Ya bisa, bisa banyak. Makanya hati-hati, hati-hati sekali. Ya harus kita cermati. Jangan sampai musibah yang sedikit melupakan kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat yang lebih lebih banyak. Jadi di pikiran wanita itu jangan bosen to, ngeluh to kesulitan hidup lah. Kapan kita akan bersyukur kepada Allah? Maka di dalam benak wanita utamakan bersyukur. Ya. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk dibantu oleh Allah agar pandai bersyukur. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya demikian. Ya. ketika seorang wanita menampakkan rasa terima kasihnya kepada suaminya, suaminya senang. dia akan semakin rajin. ketika dipuji, ketika suaminya berprestasi di dalam rumah, jadi yang senang dipuji itu bukan hanya anak kita ibu-ibu, suami. ya. kebetulan yang bicara itu adalah kebetulan yang bicara adalah seorang seorang suami. Jadi saya bicara dari hati yang paling dalam. <laughs> Jadi yang dipuji itu, senang dipuji itu bukan hanya anak-anak. Suami pun ada senang. Ini pengakuan seorang suami. Saya dengar langsung. Sebagaimana ibu-ibu dengar langsung sekarang ini. <laughs> ya, insya Allah. Maka ketika dipuji, dia akan senang. Sebaliknya juga demikian, ya kan ibu-ibu? Istri itu ketika dipuji akan senang. Ya berterima kasih kepada istri seperti yang kemarin lah saya ceritakan, ya kan. Kadang mungkin hanya bikin minum saja dipuji minumannya, ketika masak dipuji masakannya, ketika merapikan rumah dipuji, ketika merawat anaknya dipuji, masya Allah. Demikian seterusnya. Ya, ketika belajar misalnya dipuji. Jangan kemudian ketika tahu istrinya belajar pulang ke rumahlah ngajirai soviso, gitu. <guluh> Jangan seperti itu. Masya Allah rajin sekali teman-teman anti itu setahun aja sudah cepat ini anti masya Allah jilem dua berapa tahun ya rajin sekali Barakallahu fi kan gitu teman-teman anti baca fatihah cuma sekali dua kali anti masya Allah rajin sekali ngurangi sampai 300 kali ya masya Allah dipuji ya dipuji nah. ya Allah taala pujian itu akan membangkitkan apa ibu-ibu sama semangat. Dan akan mencerahkan rasa kehidupan ini menjadi cerah. Makanya ibu-ibu memuji suami. Suami punya prestasi apa? Puji. Sebagaimana ibu-ibu juga suka suka dipuji. Jangan dikit-dikit menunjukkan rasa apa? Bosan. Dan pujian kepada suami itu wujud rasa syukur. La yaskurullah man la yaskur anas. Tak akan seorang bisa pandai bersyukur kepada Allah sampai dia. Bang? Anda bersyukur kepada sesama manusia ya dalam rumah tangga ya berarti kepada keluarganya kepada suaminya kepada anaknya ya anaknya mau ngaji uji terima kasih jazakallahu khairan ya nak mau berangkat TPA ya. terima kasih ya nak mau ngaji terima kasih ya nak Anda atau adik Mas mau menghafalkan Quran mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan bahagia rasanya ibu umi abi mendengar Suara mas ketika sedang haji, itulah hal-hal yang paling kami sukai dari diri mas. Misalnya itu pujian kepada anak-anak. Karena pujian itu akan membangkitkan semangat, ibu-ibu. Ya, Pujian itu akan membangkitkan semangat. Allah hudha'ala a'lami as-sawab. Saya kira cukup di sini dulu, ibu-ibu. Silakan nanti dipraktekan di rumah. Ya, Ketika dijemput suaminya, mas. Masya Allah, jazakallah khairah ya mas diantar ya terima kasih jadi jangan cuma menang-menang kok ya diantar diem aja dijemput menang wae malah cuma mengutamakan ya telat lagi bi kemana saja jangan ya utamakan memuji ya senangkan hidup kita ini yakni bersyukurlah dengan yang se yang sedikit kebaikan apapun yang kita dapatkan kita syukuri insyaallah Allah akan melapangkan kehidupan kita wallahu taala a'lam bi as wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh